Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ba'du. Ayuhai ikhwah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, yaitu anwa'ul lam, macam-macam lam. Lam memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah yang pertama harfu jar, yaitu huruf yang menjarkan isim setelahnya. Huruf ini khusus masuk pada isim. Bisa bermakna untuk milik, karena, dan lain sebagainya. Contohnya, lillahi. Untuk Allah, milik Allah, karena Allah. Lissolati. Untuk sholat, linnabiyi. Untuk nabi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua lamukai, yaitu lam yang berfungsi untuk alasan. Lam ini masuk pada vail motorik dan berfungsi sebagai alat pernafas. Contohnya liakroa, ah, agar aku membaca. Liastariha, agar ia beristirahat. Litafhama, agar engkau faham. Kemudian yang ketiga, lam juhud, yaitu lam sebagai penyangkalan dan pengingkaran. Lam ini masuk pada fiil mutorek dan berfungsi sebagai penguat, yaitu menguatkan perniadaan pada fiil tersebut. Dan lam juhud ini salah satu alat penasob. Yaitu yang menasapkan fiil mutworek. Contohnya, makuntu li'af hama. Benar-benar, aku tidak faham. Kemudian yang keempat, lamul amr. Yaitu lam yang berfungsi sebagai perintah. Lamul amr, ini masuk pada fiil mutworek. Yang berfungsi sebagai alat penjazam. Yang menjazamkan fail mutorek. Contohnya, liyadkul. Hendaknya ia masuk. Liyakruj. Hendaknya ia keluar. Liarji. Hendaknya ia kembali. Kemudian yang terakhir adalah lamutawkit. yaitu lam. Yang berfungsi sebagai takkit. Atau penguat pada suatu perbuatan. Contohnya, layar jiung. Sungguh, ia akan kembali. Layar habu. Sungguh, ia akan pergi. Layar maung. Sungguh, ia sedang mendengar. Ayah al barakallahu fikum. Ini adalah jenis-jenis lam. Mudah-mudahan difahami. Barakallahu subhanakallahumma, subhanakallohumma wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik